Selamat pagi, Pak Guntur. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, silahkan, Mbak. Sekarang kalau kita mau memilih yang mana harus kita lakukan itu semua harus dilihat dari sisi mana kita sebagai yang mengucapkan kata-kata itu dari sisi yang mana. Apakah kita dari sisi negara? Dari sisi negara, lihat lagi. Apakah ini menguntungkan nggak untuk APBN? Itu kan biasanya kalau produsen tokoh kan bayar pajak, bayar cukai, itu kan sebenarnya menguntungkan untuk negara. Dan sekarang... Apakah kalau kita membuat itu ditiadakan apakah tetap bisa mengurangi orang merokok? Merokok itu jadi habitualnya orang Indonesia. Jadi kalau menurut saya ya kembali ke masing-masing lah gitu loh. Itu loh satu sisi ya. Kedua produsen jadi malah terjepit nih dengan a d i n y a seperti ini setidak-tidaknya dia akan mempengaruhi、uh, promosan e f r produk dia. Dan betul dengan adanya low tar g e l a n u membedakan produk. Nah sekarang kembali lagi k e m a n u s i a n y a gitu loh. Dan jangan salah setiap event olahraga yang saya p e r h a t i k a n sponsor utama adalah pro Jadi, tolong dipertimbangkan kembali untung ruginya. Kalau kita memperlakukan kebijakan ini, baik itu dilihat dari、uh, sisi p e m a s a n a n untuk negara. Terus kemudian,、uh, ketika kita mengadakan event-event olahraga juga, toh produsen-produsen rokok juga menjadi s p o n s o r utama gitu loh. Dan、hmm. j u g a apabila itu dihilangkan, nanti akan beberapa menurunkan、uh, kinerja dari produsen rokok itu sendiri. Jadi, saya pikir... パグントル、トカメンダいとまたいとまた、い Kakarnya gitu loh, Bu. Lo h y、yeah. a、nah, Indonesia untuk i n i tuh di kota, r u m a r n g a pemerintah enggak ada kerjaan aja t u e t e r i m a kasih, Pak Alba.